Tsum rahmatullahi wa nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudilla wa man yudlil Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa man dabi'ahum ihsanin ila yawmiddin Wasallama tasliman kathira amma ba'd Masyir alhadirin walhadirat rahimakumullah rahimakumullah pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan menyampaikan sisi-sisi indahnya kehidupan salah seorang wanita sahabat beliau adalah Asma binti Abi Bakar bila kita telusuri kehidupan sahabat Asma binti Abu Bakar Asma putri Abu Bakar dia seorang ibu yang menyayang terhadap anaknya seorang istri yang berkhidmat terhadap suaminya seorang muslimah yang teguh di atas Islamnya Seri rela berkorban dengan harta dan segalanya sesungguhnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat harkat dan martabat wanita. Sebelum datangnya Islam, para wanita tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Bahkan dahulu di zaman jahiliyah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dijadikan sebagai warisan oleh anaknya. Anaknya memperjualbelikan ibunya seperti harta warisan. Bahkan di masa jahiliyah dahulu mereka malu kalau punya anak perempuan Karena mereka terutama orang-orang yang tinggal Di tanah Arab waktu itu Kehidupan mereka bertumbuh Pada gembalaan Yang mereka harus Menggembala di tempat yang subur itu pun harus Saling berperang Untuk memperebutkan ladang gembalaan Menurut mereka para wanita enggan berperang. Ande kata, kata perang kemudian kalah menjadi tawanan. Kemudian mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka seperti ini di antara beberapa kondisi sebelum datangnya Islam. Namun ketika Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Menyinari bumi yang sebelumnya gelap Mengangkat harkat dan martabat Manusia Tidak terkecuali para wanita Bahkan dalam Al-Quran Ada surat namanya surat An-Nisa An-Nisa artinya wanita Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Maryam Tidak ada ia mengangkat harkat dan martabat kepada kedudukan yang mulia terhadap wanita lebih dari Islam Asma binti Abi Bakar Andai kata dia tidak masuk Islam Mungkin dia seperti wanita-wanita Arab pada umumnya Hidup dalam alam jahiliyah Tertindas Tidak mendapatkan hak Tapi ketika dia masuk Islam dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya senantiasa disebut, namanya harum, maka dijadikan percontohan untuk wanita sahihah yang sayang terhadap anaknya, yang berkhidmat kepada suaminya secara tulus. Yang rela berkorban untuk agamanya. Mashiro al-hadirin wal-hadiratrahimakumullah. Baiklah, kita akan mengetahui sedikit tentang nasab dari Asma binti Abi Bakrin. Kalau ayahnya tidak tersamarkan, semuanya tahu. Tapi sebagaimana dikatakan kacang tidak jauh dari lanjarannya Kacang tidak jauh dari kulitnya Kalau ubakar seorang sahabat yang mulia Seorang sahabat yang dermawan Anaknya pun tidak jauh dari bapaknya Seorang wanita yang mulia Seorang wanita sahabat yang awal-awal masyarakat islam Seorang wanita yang dermawan Nanti akan disebutkan beberapa contohnya Beliau adalah Ummu Abdullah. Ibunya Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair Ini seorang khalifah Yang pusat Pemerintahannya waktu itu adalah Makkah Al-Mukarramah Seorang lelaki Arab Yang pemberani Yang solih Ibunya dia adalah Asma binti Abi Bakrin Biasanya bibit yang baik akan melahirkan yang baik pula dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala Asma binti Abu Bakr ini saudarinya Aisyah ummul muminin. Satu ayah lain ibu. Aisyah putrinya Abu Bakar, Asma juga putrinya Abu Bakar, tapi lain lain ibu. Asma binti Abi Bakirin Wanita Muhajirin yang terakhir wafatnya Karena asma itu Diberi umur yang panjang sampai 100 tahun 100 tahun tidak ada satupun giginya yang rontop Akalnya masih lurus Tidak pikun Allah jaga Orang yang menjaga tubuhnya dari kemahasihatan Maka Allah jaga Karena Allah mengata, -rasul mengatakan Rasulullah SAW mengatakan Jagalah Allah Artinya jalankan Perintah Allah Tinggalkan larangan Allah Maka Allah akan membalas Dengan menjaga kamu Asma sampai berumur 100 tahun Tidak pikun Sehat Suaranya lantang Bahkan menyemangati anaknya Tidak ada satupun Giginya yang Yang rontok Masih utuh Asma Putri Abu Bakar ini Termasuk orang yang Awal-awal masuk Islam Bahkan Kalau mau diambil nomor urut Belia itu Sekitar um, e, nomor urut 17 atau 18 Orang yang pertama-tama masuk Islam Bayangkan kalau jumlah kaum muslimin dari dulu sampai sekarang misalnya Sekian ratus juta Asma nomor 18-nya Kurang lebih Ini tentu ya Peringkat yang luar biasa Yang dicapai oleh seorang wanita soreha Dia masuk Islam awal-awal ketika Rasulullah SAW masih di Mekah Dan orang-orang yang masuk Islam awal-awal Itu punya keutamaan tersendiri Karena apa? Karena mereka menghadapi permusuhan yang Keras dari kaumnya Orang kalau ya Meyakini suatu keyakinan Yang benar kemudian bertentangan Dengan masyarakat jahil Itu kan berat Ibarat melawan arus Tapi memang Asma itu seorang yang kuat Imannya dan kuat mentalnya Dan ini pelajaran Sebagian kita mungkin ingin mengamalkan Islam Mau sholat jamaah Sedikit saja Dibilangi oleh tetangganya ah Kamu sholat jamaah terus Apakah kamu jadi orang sugih dengan sholat jamaah Kadang melempem hanya dibilang seperti itu, mentalnya sudah mental Ya, kejut Asma gak kayak gitu Lebih dari itu, ditampar oleh Bu Jahal Tetap tegar Saya berdarah sampai telinganya, apa namanya, anting-antingnya jatuh Tetap tegar Dan dia termasuk wanita ikut berhijrah ke Madinah Waktu itu dia dalam keadaan hamil Kemudian melahirkan putranya di Kuba Di Madinah Dikatakan bahwa Asma adalah wanita pertama Dari kalangan muhajirin Yang melahirkan anaknya Di Madinah Sebelumnya terdengar Desas-desus Kalau para pendatang ini Disihir oleh orang Yahudi Tidak akan punya anak Disihir Tidak punya anak Ternyata itu hanya kabar burung. Asma melahirkan putranya di Kuba dan memberi nama anaknya dengan nama Abdullah. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa sisi kehidupan Asma yang patut untuk kita catat. Asma binti Abi Bakrin Dialah wanita yang dijuluki Datun nitokain Wanita Yang memiliki Dua nitok Nitok itu apa kalau bahasa kita rok Pakaian bawah wanita Rok bawah Apa sejarahnya sampai Beliau dijuluki dengan pemilik Dua Rok ini Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar hendak berhijrah, apa yang dibutuhkan oleh Nabi dan bapaknya Asma dipersiapkan semuanya, dari minumannya, dari pakaiannya, dari makanannya, dipersiapkan semuanya. Ketika sudah diletakkan di atas kuda atau ontah, Asma lupa. Tidak ada ikat untuk mengikat ya Makanan, minuman, dan apa yang dibutuhkan di atas kendaraan Yang ada adalah rok yang dia pakai Kemudian dia lepas Tapi tentu masih ada ya Pakaian yang menutupi auratnya Kemudian dia belah menjadi dua Kemudian diikatkan ya Pada Perbekalan yang diletakkan di atas kendaraan Dan Allah ganti dengan yang lebih baik nanti di yaumul kiamah. Saat-saat yang mencekam. Seperti itu seorang wanita yang bernama Asma tetap berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat saat hijrahnya Nabi itu kan saat saat hijrah yang mencekam, di mana orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan rapat darurat di gedung rapat namanya Darun Nadwah Rapat darurat itu ingin menentukan langkah masa depan Muhammad ini bagaimana? Apakah kita penjara, penjarakan? Apakah kita bunuh atau apa? Kemudian majelis menyepakati bahawa tidak ada jalan kecuali kita bunuh saja Muhammad Tentunya ini keputusan yang konyol Dikira Rasulullah SAW itu Tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang mengaturnya Mereka punya makar tapi Allah punya Kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh apapun dari kekuatan manusia. Berkumbullah para pemuda-pemuda setiap suku dengan pedang yang terhunus mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara hitungan kasar nggak akan mungkin Rasulullah lepas, tidak akan mungkin Rasulullah lolos. Tapi lagi-lagi kita katakan manusia punya rencana, tapi Allah punya rencana yang yang lain. Karena Allah ingin menyempurnakan agama ini dan akan menjadikan Ar-Rasul alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ketika malam mengepungan yang tidak ada celah kecuali di situ para pemuda Quraisy memegang pedang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menaburkan debu pada wajah-wajah mereka seraya membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min kholfihim saddan fa aghshaynahum fa la yufsirun dalam surat Yasin Tidak ada seorang pun yang melihat Rasulullah keluar Ini mukjizat ini pertolongan dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasul keluar dari kebungan tidak langsung berangkat ke Madinah tapi Menetap lebih dahulu di goa yang ada di Mekah Selama tiga hari Dengan Abu Bakar Selama tiga hari Orang-orang kafir Quraisy Mereka membuat sayembara Barang sahabat yang bisa mendatangkan Kepala Muhammad Baik mati atau hidup Mendapatkan sekian ratus dari onta Sayembara yang menggiurkan Siapapun dari orang musyrik yang ya, Dia punya kemampuan Ingin bisa Mendapatkan kepala Muhammad Karena hadiahnya sekian Banyak Dalam kondisi Mencekam seperti itu Siapa yang mendatangkan makanan Minuman kebutuhannya Asma binti Abi Bakrin Jauh Antara goa yang dituju dengan Rumahnya Asma, kan Asma itu di pusat Kota Mekah. rumahnya Asma itu Bakar ke rumahnya Rasulullah itu berdekatan, satu gang lah, ya. Dan di pusat Kota Mekah. Karena setiap Rasul itu datangnya dari kota. Enggak ada Rasul yang datang dari Badui, itu enggak ada. Semua Rasul itu datangnya dari kota. Karena kota itu tempat yang mudah untuk tersebarnya informasi. Rasulullah Ya lahir di tengah-tengah kota Mekah. Antara rumahnya Asma dengan gua suri itu jauh sekali. Tapi malam-malam tanpa takut dia membawa perbekalan untuk Rasulullah dan untuk ayahnya bawakan makanan. Sementara intel-intelnya musyrikin mereka ya menebar di mana-mana. Asma tidak takut. Ya, yang kalau ketahuan ya mungkin dia ditangkap Dibunuh yeah. Tapi itu semua dilakukan Untuk membela Rasulullah SAW yeah. Setelah tiga hari dan orang-orang Kafir mereka putus asa Orang kalau nyari orang Tiga hari tidak ketemu itu mentalnya apa Ya yeah, Mentalnya turun sudah Lemes Ketika orang-orang kafir sudah mereka merasa putus asa baru Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari kuat, ya, melanjutkan perjalanan ke Madinah. Bukan sampai di sini, Asma berjuang. Para petinggi-petinggi Quraisy mendatangi siapa yang bisa didatangi dari keluarga Nabi dan Abu Bakar, tidak terkecuali mereka datang ke rumah Asma. Abu Jahal bertanya, "Wahai Asma, di mana bapak kamu?" Kata Asma, "Saya enggak tahu." Ditampar ya, sampai lepas anting-antingnya. Berdarah. Kalau ada yang bertanya, "Loh, kan Asma ngerti ayahnya hijrah, kok dia bilang apa? Enggak tahu? Apa boleh bohong?" Jawabannya, bohong di sini boleh. Karena kalau terus terang mengakibatkan apa Rasulullah dan Abu Bakar terbunuh contoh kalau ada seorang dikejar-kejar oleh orang yang dolim orang ini mau dibunuh kemudian masuk rumah kita kemudian orang yang dolim yang akan membunuh tadi bertanya kepada kita apakah orang ini masuk di rumah kamu nggak boleh jujur di sini karena apa kalau kita jujur orang yang di rumah kita akan di Dibunuh gak boleh Kalau Yang ngejar-ngejar itu orang yang Boleh Tapi alangkah baiknya Kalau dengan bahasa yang lain Misalnya Orang yang kamu cari tidak ada di sini, Dengan kita menunjuk Telapak tangan memang gak ada di dalam telapak tangan Itu lebih baik Sebagaimana Ubakar dan Rasulullah Ketika berjalan ke Madinah dari Mekah menurut Suri Pantai Di tengah jalan Ada orang musyrik Kenalan Abu Bakar bertanya Abu Bakar, Ini siapa orang yang bersama kamu Andai kata Abu Bakar Atan ini Muhammad ya Sudah ditangkap Rasulullah kemudian dibunuh Abu Bakar mengatakan Ini penunjuk, penunjuk jalan saya Tidak dusta kan Memang penunjuk jalannya Abu Bakar kepada akhirat Penunjuk Jannah Bakar kepada Surga. Orang tadi memahami ini dikira, ya, petunjuk, penunjuk jalan. Asma binti Abi Bakrin seperti yang sudah kita sebutkan tadi, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat seratus, menjamin Surga kepada orang-orang Muhajirin dan orang-orang asal. Allah Swt mengatakan: Wasabi kuna al awalun min al muhasirin wal asor waladina bi islam, radhiyallahu anhum wa roduanhu al aya. Orang yang awal-awal masuk Islam, baik dari kalangan muhasirin ataupun dari kalangan asor. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun puas nantinya dengan pemberian dari Allah dan Allah akan masukkan mereka dalam surga. Jadi Asma adalah salah satu manusia yang dijamin yang dijanjikan masuk dalam surga. Asma binti Abi Bakrin. Selalu mengoreksi dirinya Beliau misalnya kalau pusing Kepalanya dipegang Asma pun mengatakan ini Sakit karena dosa yang saya lakukan Dan apa yang Allah ampuni Lebih banyak Artinya Asma binti Abi Bakrin Selalu muhasabah Introspeksi diri musibah yang menimpannya penyakit yang dialaminya dia pun introspeksi diri wah oh ini karena dosa yang saya lakukan gak kayak sebagian orang sekarang dia sakit atau anaknya sakit mengatakan ya Allah apa sih dosa saya kok anak saya menderita penyakit ini ya Allah apa salah saya kok saya punya penyakit seperti ini salah musa gudang gak bisa dihitung Dosa yang kamu ingat lebih sedikit Ketimbang dosa yang kamu Lupakan Padahal setiap hari kayaknya Gak pernah kita gak berbuat dosa Tapi kalau kita ingat-ingat ah, Paling sepuluh mungkin dosa saya Padahal mungkin puluhan ribu Seperti itu manusia Tapi Allah Masih memberi Kasih sayangnya pada hamba Andai kata setiap hamba Berdosa langsung diadab Empkab sudah habis semua, enggak ada lagi kita. Tapi Allah masih memberikan waktu agar kita bertobat, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Watahu. Kata ibn Abi Mulaikah adalah asma kalau dia sakit dia pegang kepalanya. Seraya mengatakan, ya Bidambi ini sakit. Disebabkan dosa yang saya lakukan Seperti itu Yang namanya dosa Yang namanya kesalahan Berdampak negatif Bagi Kesehatan tubuh Dahulu dikatakan Sebagaimana ketaatan Menjadikan orang itu Mukanya mencorong Menjadikan Rezekinya itu lancar Demikian pula dosa Menjadikan Wajahnya itu Ya tidak cemerlang Rezekinya seret Tubuhnya sakit-sakitan Seperti itu Asma bintabi bakrin selalu Muhasabah Selalu introspeksi diri Ya kayak seperti inilah orang yang solih Kayak ginilah orang yang soleha Tidak merasa sudah banyak beramal Tidak merasa sudah baik Tapi selalu merasa kurang Selalu merasa banyak dosa Sehingga akan berusaha memperbaiki diri Ini orang yang soleh atau soleha <tuh> Asma binti Abi Bakrin Seorang istri yang sabar Dengan penghidupan yang pas-pasan. berkata Asma, Azubair Az menikahi saya. Dia tidak punya apapun, hanya punya kuda. nggak punya tanah, nggak punya apapun, punya banyak kuda. Maka saya kata Asma, yang mencarikan pakannya bisa dibayangkan pakannya bukan semudah yang kita bayangkan negeri Padang Pasir. Pakannya itu biji kurma yang ditutu, yang ditumbuk. Ya kalau orang numbuk ketuk ya kan, ini yang ditumbuk biji kurma atosnya kayak apa? Perempuan lagi, tapi itu dilakukan dengan kesabaran. Sabar. Enggak tersuluh, enggak apa? Tidak Kemudian berkulu kesah Kenapa orang kalau menjalani hidup ya, Dengan menikmati yang ada itu enak juga Memang gak ada seperti orang yang beriman Orang yang beriman itu kalau punya, kalau ada syukur Kalau gak ada, kalau sakit, kalau fakir sabar Tidak dengan orang yang kafir kalau punya foya-foya hura-hura. Kalau enggak punya ndresulo. Kalaupun sabar-sabarnya kayak sapi. Sabar terpaksa maksudnya. Bayangkan sapi kalau diikat lehernya kemudian diikat di pohon. Andai kata sapi bisa ngomong. Kemudian kita tanya, "Pi, kamu ingin lepas atau ingin diikat?" Tentu sapi akan mengatakan, "Ingin dilepas." Tapi enggak bisa ngomong apapun. Dia diikat oleh Tuhannya ya Manut Sabar, tapi sabarnya terpaksa Kalau orang kafir ayo ya gitu Sabarnya terpaksa Ada orang yang beriman Sabarnya mengharap Pahala Karena Allah s.a.w. mengatakan Fasbir Wa maasaburukailah Billah Sabarlah kamu Dan Tidaklah sabarmu keselilillahi ta'ala Sabarnya karena Allah mengharap pahala dari Allah Asma binti Abi Bakirin Bahkan sampai mencarikan air Untuk suami untuk keluarganya Dalam jarak yang tidak dekat Kurang lebih satu setengah kilo Satu setengah kilometer itu jauh kan Ngambil air si angkut Kenapa ada wanita sekarang kayak gitu Kalau dengan yang tahu itu kan zaman dulu Deh, Asma itu putrinya siapa? Abu Bakar, orang kaya rayanya sahabat. Tapi Asma bukan ciri wanita yang manja. Bukan ciri wanita yang asalnya dong minta sama orang tua. Enggak. Ya, enggak kayak umumnya para pemuda dan pemudi zaman sekarang. Enggak mau kerja, inginnya makan enak. Minta terus sama orang tua. Kalau gak dikasih mentok tetangga disikat. Jago tetangga digasak. Ini. Inginnya makan enak. Inginnya punya fasilitas. Tapi gak mau usaha. Akhirnya kejahatan. ya Pencurian dan semisalnya terjadi. Asma seorang wanita yang gak manja. Kalau dia mau minta ayahnya itu. Orang yang kaya. Abu Bakar itu orang kaya. Tapi dia bukan wanita yang manja Dia Menjalani kehidupan Ya tadi Apa adanya Kalau ada ya disyukuri Kalau enggak ada ya disabari Paling enaknya hidup itu seperti itu Kenapa kadang ada orang ngeluh Yang enak itu kayak apa ya Jadi orang kaya diincar, Jadi orang miskin dinyek, Jadi orang kaya diincar oleh maling Jadi orang miskin di Dihina, terus yang enak kayak apa? Yang enak itu kalau kita punya kita syukur, kalau kita nggak punya sabar itu malah enak saja. Seperti ini kondisi para sahabat Nabi, Ridwanul Maalihim, membawakan air, makanan kuda, perjalanannya jauh, kurang lebih satu setengah kilo, itu dilakukan. Dan gak jauh dari ini juga. Putri Rasulullah, Putri Nabi Fatimah binti Rasulullah. Fatimah itu menumbuk tadi menumbuk biji kurma. Mungkin kita pernah lihat biji kurma kayak apa tosnya ditumbuk. Yang tumbuk wanita lagi. Ya, kalau yang ditumbuk muntul ya, ya atau singkong, ya sudah. Ini apa? Ya, yang ditumbuk biji kurma. Sampai lecet-lecet putri Rasulullah. Kemudian Ali dan Fatimah datang ya Rasulullah. Andai kata engkau carikan pembantu. Nabi bukan gak kasihan, kasihan. Tapi Nabi mengajarkan yang lebih baik dari punya pembantu. Kata Rasulullah, mau enggak saya kasih yang lebih baik dari pembantu. Kalian berdua ya Kalau mau tidur Kalian membaca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 34 Itu yang diberikan oleh Rasulullah pada Ali dan Fatimah Betul Dibaca oleh Ali Dibaca oleh Fatimah Itu subhanallah Ya pekerjaan rumah itu dikerjakan semuanya Ya seperti kalau dia punya pembantu ringan Padahal kalau kita punya pembantu Ya harus bayar pembantu Ya kan Tapi kalau kita baca wiri tadi Ya kita dapat pahala Ada pengiritan apa Pengeluaran bulanan Ya kan Pengiritan Sudah ngirit biaya lagi Apa namanya Pahala lagi Ali bin Abi Talib dan Fatimah membaca gilir tadi. Mashirah al-Hadirin rahimakumullah. Asma seorang wanita yang dermawan. Para wanita sahabat itu wanita-wanita yang dermawan. Tidak seperti sebagian orang zaman sekarang karena umumnya, ini umum. Para wanita itu hitungannya lebih rumit. Ya. Yeah. Etungannya itu lebih dimar. Tapi tidak seperti itu wanita sahabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotbah pada hari raya. Mengajak para wanita untuk bersedekah. Rasulullah mengatakan wahai para wanita bersedekahlah kalian. Karena para wanita yang akan mendominasi penghuni neraka. Ini bukti bahawa sedekah adalah amalan yang ampuh Untuk menolak Adab api neraka Para wanita pun langsung Mereka melontarkan anting-anting mereka dan cincin mereka Bukan uang receh Anting-anting perhiasan Cincin perhiasan yang menghiasi tangan Kalau memang Buahnya adalah terbebas dari neraka Seberapapun ringan Asma bin Bakirin seorang yang loman dan seperti ini memang ajaran dari Islam. Jangan jadi orang pelit. Orang yang loman, rezekinya akan datang kepadanya dari arah yang enggak disangka-sangka. Ar-Rasul memberikan pesan kepada Asma, wahai Asma. Janganlah kamu mencegah dari bersedekah. Nanti kamu akan tercegah dari rezeki. Maka Asma pun mendengarkan wasiat Nabi ini, sehingga Asma ini kalau dia punya satu yang lebih langsung disedekahkan. Punya satu yang lebih disedekahkan. Dermawan kan? Ya. Kalau kita gak bisa gitu Ini punya sendal tiga lebih kan berarti Bisa seperti itu Ini punya baju tiga lebih satu misalnya Luar biasa Asma Dia dengan Aisyah Itu sama-sama orang yang loman, dermawan Cuma bedanya kalau Aisyah Kalau ada kelebihan dikumpulkan dulu sudah banyak baru diinfakan Kalau Asma enggak Soal ada lebih langsung Sama kan ini menunjukkan dermawannya Sahabat Asma Putri Abu Bakar As-Siddiq anhu Setiap hari turun dua malaikat Satu malaikat berdoa Allahumma a'ti Munfiqon khalafa Malaikat yang satu berdoa Allahumma a'ti Mumsikan talafa Ya Allah berilah ganti Untuk orang yang mau berinfak yang satu lagi malaikat beraya Allah berilah kebinasaan pada orang yang pelit. Doanya malaikat tidak sama dengan doanya kita. Makbul mustajab dikabulkan itu doanya malaikat. Berkata Ibnul Munkadir Adalah asma seorang wanita yang dermawan hatinya. Berkata Ibn Zubair, belum pernah aku melihat wanita yang lebih loman ketimbang Aisyah dan Asma. Tapi kelomanannya, kedermaanannya beda. Kalau Asma tadi ada kelebihan langsung diberikan. Kalau Aisyah dikumpulkan dulu, sudah banyak baru diberikan. Tapi sama artinya. Berkata Fatimah bintil mungdir. Pada sesaat Asma sakit sakit maka asma memerdekakan seluruh budaknya. Padahal budak itu kan harta yang punya nilai. Kalau satu budak 20 juta, kalau orang punya 5 budak ya 100 juta. Orang yang loman itu enggak akan mungkin miskin. Ya, kalau dia tepat sasaran. Ya. Percayalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa Apapun yang kalian infakan Ini saya Allah akan ganti Seperti itu Ini Asma Pernah waktu itu sakit Kemudian Seluruh budaknya dimerdekakan Maksudnya apa sih Sedekah itu Salah satu bentuk pengobatan Untuk orang yang sakit Misalnya orang sakit Berobat ke dokter gak sembuh di antara bentuk pengobatan yang jarang diketahui oleh orang Sedekah itu bagian dari bentuk pengobatan Banyak-banyak sedekah yang seolah sembuh Karena tersebut dalam riwayat Obatilah orang sakit dari kalian dengan sedekah Jadi sedekah itu termasuk Salah satu bentuk ibadah Yang di antara manfaatnya Menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Dawu maradakum bis Obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah. Nah, jam berapa? Ya. Nah, jam berapa? Insya. Baik. Jadi asma seorang wanita yang dermawan Islam wikum, memerintahkan umatnya untuk menjadi orang yang suka memberi daripada banyak meminta karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah tangan yang di atas itu artinya orang yang beri, tangan yang di bawah artinya yang menerima Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-yadul ulya khairun minal yadi asuflah Tangan yang di atas Lebih baik ketimbang tangan di bawah Orang yang memberi Lebih utama dari orang yang Dikasih Tidaklah kita menjadi orang yang Banyak memberi daripada banyak Menerima Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau dikasih kalau diberi Rasulullah membalas pemberian. Seperti itu. Di antara faedah seorang membalas pemberian supaya orang yang pernah memberi kepada kita enggak akan mungkit-ungkit nanti. Misalnya ada orang ngasih kepada kita satu karung, satu keranjang durian. Kemudian suatu saat kita panen jeruk, kita balas dengan satu karung jeruk. Dia enggak akan mungkit-ungkit, kamu kan dulu yang tak kasih. Durian sak keranjang kan dia enggak akan berani ngomong gitu. Ya, kamu juga tak kasih sak karung apa? Ya, jeruk ya kan. Di antara faedah membalas pemberian orang menutup celah supaya orang enggak mungkit-ungkit pemberian. Yang namanya pemberian loh diungkit itu, itu sakit ya, hati ini sakit. Ngene ini yang bisa saya sampaikan insyaallah eh, sedikit yang tersisa dari penjelasan malam ini akan kita sebutkan sedikit pada isya wallahu taala alam bisawab subhanakallah bihamdika syadallahilailahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh